Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji syukur Kita haturkan kepada Allah Yang memberi kita kekuatan Memberi kita taufik Sehingga kita dapat Beribadah Dapat duduk Di tempat yang insya Allah Membawa kebaikan bagi kita semua Membaca Sejarah kehidupan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mau nyampaikan sedikit saja, enggak banyak. Insya Allah besok subuh maulid di Masjid Riyad. Jadi jangan bergadang malam-malam, kemudian maulidnya akhirnya hilang. Nanti akhirnya maulidnya hilang. Bisa dibayangkan, Insya Allah lebih dari 70.000 orang kumpul di Solo, ya. Lebih dari 70.000 orang kumpul di, di Solo. Saya bisa katakan lebih dari 70.000 orang karena pengalaman melihat jumlah masa yang ada dalam berbagai pengajian dengan luas area manusia yang tertampung itu seberapa banyak. Kalau semuanya kemudian bersama-sama betul-betul niat. betul-betul niat pengen mengundang Nabi Muhammad SAW saya yakin saya yakin setiap orang pasti akan ditemui Rasulullah SAW yang jadi masalah yang jadi masalah kita ini niat mengundang Nabi atau tidak kalau diundang sama orang miskin Nabi itu datangnya lebih cepat daripada kalau yang ngundang orang kaya. Ajabahu ijabatan ajalah dengan segera. kita ini ngaku aja sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini miskin. Enggak punya apa-apa, enggak layak, enggak pantas untuk ngundang. Enggak layak, enggak pantas untuk ngundang. Tapi tolong ya Rasulullah, dengan segala kekurangan kami ini, tolong kami dikunjungi. Tolong kami dikun Pasang hati kita seperti itu Terus yang adab Saya menghimbau kepada seluruh jamaah Yang menghadiri maulid dimanapun berada Khususnya besok pagi Tolong begitu Pembacaan maulid dimulai Maka anda yang berjarak dari Masjid Riyad Walaupun lokasinya itu 10 kilo 15 kilo Kalau anda betul-betul niat baca maulid Tinggalkan rokok anda segera tinggalkan rokok anda segera, jangan sampai ada asap rokok di sekitar majelis maulid. Saya berani menjamin kalau ada rokok di sekitar situ, maka Rasul nggak akan menghampiri orang yang ada rokok bersamanya, nggak mungkin. Kenapa saya berani menjamin? Yang ngomong bukan saya, saya cuma kopi pasto. Kalau yang ngomong sama saya Seakan-akan saya udah nanya semua Rasulullah Tapi ini yang ngomong Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi Sahibul Maulid Beliau pernah menceritakan Dalam kalamnya Ada satu orang itu yang Sepekan sekali malam Jumat Baca Maulid Satu Habib setiap malam Jumat baca Maulid Sementara tetangganya Kalau malam Jumat tidak mau Baca Maulid Kenapa? Bukan benci dengan maulid Tapi memandang baca Al-Quran lebih utama daripada baca maulid Daripada waktunya habis untuk baca maulid Lebih baik waktunya malam Jumat dihabiskan untuk banyak baca Al-Quran -Al Maka tetangga ini kalau tetangganya samping baca maulid Dia di rumah baca Al-Quran terus Bagus kan ya? Bagus nggak jelek Karena dia mau cari prioritas amal Dalam pandangannya Memperbanyak baca Al-Quran ini Lebih utama di malam Jumat Dibanding baca maul Nah suatu malam Dia capek Setelah baca Al-Quran Dia tidur Dia tidur Dalam tidurnya mimpi Bertemu Nabi Muhammad S.A.W Iya bertemu Rasulullah Rasulullah jalan dikawal 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dikawal 4 sahabat mulia dan beberapa sahabat besar lainnya. Kemudian Rasul datang ke rumah orang ini yang baca Al-Qur'an ya, datang ke rumah orang tersebut. Maka orang ini bahagia sekali karena rumahnya dikunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Kemudian rasul menyampaikan bil makna kurang lebih ya sebetulnya saya tidak mau ke rumah kamu tiap malam Jumat saya main ke rumah tetangga kamu karena dia membaca maulid saya datang kalau dia baca maulid tiap malam Jumat cuman malam Jumat ini begitu saya sampai dekat rumahnya di depan majelisnya itu ada orang yang merokok di depan majelisnya ada orang yang merokok, saya tidak akan masuk di tempat yang disitu ada asap rokok makna seperti itu, makanya saya mampir ke rumah kamu saja akhirnya orang tersebut bangun besoknya datang ke rumah tetangganya dan mengatakan, malam jumat depan, kalau mau maulid saya tolong dikasih tahu, saya mau habir, saya tidak akan meninggalkan maulid di rumah kamu maka tetangganya jadi bingung tumben, kamu tuh biasanya lebih suka ngaji daripada salat Solawat ya. Maka ceritakan sama saya ini apa yang merubah pendirianmu ini apa? Jawabnya semalam saya didatangi Rasul tapi Rasul tidak mau ke rumah saya. Maunya ke rumah kamu. Rasul bilang tiap malam Jumat Rasul hadir di rumah kamu karena kamu baca baca Maulid. Tapi karena semalam ada yang rokok maka Rasul tidak ke rumah kamu. Rasul akhirnya mampir ke rumah ke rumah saya. Akhirnya orang ini tiap malam Jumat dia hadir Maulid ya. Bukan dia gak baca Al-Quran Tapi memang semua itu ada waktunya Laylatul Jum'ah itu waktu untuk Rasul meminta Perbanyaklah untuk bersolawat Kepadaku Jadi kalau malam Jum'at kita sebagai muslim yang baik Prioritas amalnya Memperbanyak solat Memang seperti itu ajaran Nabi Muhammad S.A.W Nah maulid ini Terutama Simtud Duror Saya katakan simtudurur Karena simtudurur ini yang menyusun bukan anak-anak Yang menyusun bukan ulama baru Yang menyusun adalah seorang wali Yang mencapai derajat kutbaniyah Kutub Wali kutub Dan seorang waliullah Yang Rasul mengatakan Cucuku yang paling kucintai di akhir zaman ini Ali bin Muhammad al-Habji Habib Ali mengatakan Maulidku ini simtudurur Itu kalau dibaca maka orang yang membaca dengan baca maulid tersebut dia bisa menyusul derajatnya para wali dengan amalan-amalan besar yang dimiliki tempo dulu. Jadi kalau wali-wali tempo dulu itu mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah karena tahajudnya 1000 rakaat atau seperti Sayyidah Rabi'ah yang khatmul Quran menurut riwayat 7000 kali khatam. Imam Abu Hanifah di tempat beliau meninggal dunia khatmul Quran sebanyak 5000 kali khatam. Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Asrgaf yang dalam satu hari khatam delapan, kali empat di pagi empat di malam, di malam hari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad waktu playgroupnya saja tiap pagi solat sunnah seratus sampai dua ratus derajat-derajat tinggi yang dicapai oleh para wali dengan amalan-amalan yang berat tersebut orang akhir zaman gak mampu melakukannya orang akhir zaman himmahnya semangatnya udah melemah Orang akhir zaman itu semangatnya menurun Maka Habib Ali dikasih oleh Allah Ta'ala Suatu amalan yang kalau dilakukan Apa yang didapat dengan salat malam yang ratusan rokaat Atau bahkan ribuan rokaat Dengan puasa yang mungkin terus menerus berpuasa Dengan membaca sim kudurur ini Maka dijamin akan menambal kekurangan orang-orang akhir zaman Atas karunia yang Allah berikan kepada orang-orang awal Berkat mujahadahnya yang luar biasa Tapi ada tapinya Semua pakai adab Semua pakai adab Semua pakai sopan santun Saya mau kasih gambaran sederhana Kalau kita sudah ada di depan rumahnya Rasulullah SAW Kira-kira kita mau main hp enggak? Enggak Tapi anehnya kita di depan makam Rasulullah SAW Dan di hadapan Rasulullah masih sempat selfie Iya kan? Ini, ini fenomena akhir zaman Saya enggak menyalahkan enggak Tapi kita bicara adab bicara adab. Nah di dalam majelis Maulid, di dalam majelis Maulid seperti ini, itu akan terasa ruh yang ruhaniyah yang luar biasa kalau hati kita itu betul-betul ingin ketemu Rasulullah. Kita masih ingat kisah batang korma yang nangis, batang korma yang nangis, batang korma itu begitu nangis dan didengar oleh para sahabat karena emang teringat sahabat luar luar biasa. maka Rasul meninggalkan ceramahnya Rasul lagi ceramah ceramahnya ditinggalkan mendatangi batang korma memeluknya, menimangnya, dan mendiamkannya artinya Rasul meninggalkan tempatnya dimana beliau berdiri dan bergerak mendatangi sebuah batang korma benda mati yang sudah tidak hidup karena sudah ditebang dari pohonnya semua Rasul digendong-gendong nah pertanyaannya kenapa Rasul tidak berjalan meninggalkan Madinah Al-Munawarroh di alam barzahnya Dan mendatangi kita di rumah masing-masing Jawabannya sederhana Karena kita belum menangis Seperti batang korma itu menangis Merindukan Nabi Muhammad Jika sebuah benda mati yang rindu pada Rasul Didatangi oleh Rasulullah Lantas bagaimana dengan umatnya Yang Rasul mengatakan Ikhwani Saudara-saudaraku itu sungguh Aku merindukan mereka semua Nah udah kita diajak Sampai balik cara gampang Karena itu dikatakan Torikohnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Habsir Torikohnya Karena Torikoh Alawiyah itu sebanyak jumlah Nafas manusia Indahnya Torikoh Alawiyah situ. Jadi Torikoh Alawiyah itu Ada yang Torikohnya dengan memperbanyak zikir Ada yang Torikohnya Dengan talum wa ta'lim Dengan berdakwah Ada yang Torikohnya Dengan menabur rebah Semua musilah bisa mengantarkan Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Habib Ali dulu pernah baca maulid dilarang dilarang oleh pemerintah setempat karena difitnah ini yang datang maulid Habib Ali di Hadromud tempo dulu ya setahun sekali yang hadir kita bisa bayangkan Hadromud kurang kurun waktu Habib Ali kan wafat tahun 1333 Hijriah Perhatikan kan udah lebih 100 tahun yang yang lalu sampai sekarang pun Hadromud itu sebuah provinsi di Yaman yang terpencil Yang terpencil kota Sewon itu kota yang kecil, kota yang yang kecil. Dari kota Sewon ini Habib Ali bisa menyedot sekitar 50 ribu orang tiap tahun datang untuk menghadiri majlis Maulid yang beliau selenggarakan. Pertanyaan saya, bagaimana orang-orang ini datang dan dari mana? Dan kapan ngasih tahunnya? Gak ada BBM, budget message gak ada. Ya, share di facebook gak ada share di youtube nggak ada tidak ada pesawat terbang nggak ada mobil kemudian padang sahara yang begitu ke keras tapi 50 ribu orang bisa berangkat ke sana kemudian semua yang udah sampai di kota Sewun masing-masing tinggal di rumah masyarakat dan setiap orang yang tinggal di rumah masyarakat tiap rumah itu dikirimi makanan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al habsyi Bahkan dikirini makanan sampai untuk Hewan tunggangannya Jadi tidak ada orang yang bawa kuda Kemudian bingung memikirkan kudanya Tidak ada orang yang berangkat Tidak punya makanan bingung memikirkan perutnya Karena begitu parkir di kota Sewol 100% selama di sana Dijamin oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husay Abzi Tidurnya, makannya, istirahatnya Zahiran wa batinan Saya mau nanya Mudah atau susah ini? Beliau bukan seorang pengusaha. Mana ada konglomerat yang berani menjamu 50.000 orang lengkap dengan premium dan solarnya? Ya ada yang berani menjamin 50.000 orang dengan premium dan dan solarnya. Saya belum ketemu kecuali Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi dan beliau bukan seorang konglomerat, tapi lebih dari konglomerat. Ya, lebih dari konglomerat. Abu Ali yang seperti itu akhirnya ada yang fitnah ke, ke pemerintah, difitnah. Ini bahaya ini Ali ini. Ini jamaahnya banyak. Ini kalau sampai nanti kamu ya karena kota kecil gitu kan, digulingkan selesai. Lima ribu orang ini berangkat bareng beres. Yang fitnah begitu, akhirnya dilarang. Ya tahun depan nggak boleh ada mau maulid. takut milrajanya, sistemnya kerajaan, rajanya takut. Habib Ali saat itu sedih tapi ada hikmah yang luar biasa. Maka Habib Ali mengutus Habib Muhammad bin Adrus Alhabsy, Sahibul Kubbah yang makamnya di Ampel Kubra itu ya, diutus sama Habib Ali, kamu buat maulid menggantikan yang di Sewun ini, kamu buat di Indonesia, kamu buat di Jawa karena di sini masih dilarang. Maka sampai sekarang itu ya yang ada di Kuitang Kemis terakhir bulan Rabiul Ya, awal itu peninggalan dari Habib Muhammad bin Idris al Ada rentetannya sampai akhirnya ke kuitang itu. Ini Habib Muhammad Idris yang bawa. Nah, ketika Habib Ali sedih dilarang itu ya, dilarang, macam oleh dilarang, tidur. Nah, ini bedanya dengan kita di sini. Beliau lagi suntuk, suntuknya pun juga beda dengan kita ya. Ada orang suntuk karena dilarang merokok. Ya kan suntuk dilarang merokok. Ini bukan suntuknya karena nggak boleh baca maulid. Gak boleh baca maulid. Tidur. Tidur mimpi masuk surga. Saya mau nanya, siapa yang udah pernah mimpi masuk surga, tolong angkat tangan, saya pengen lihat wajahnya. Karena ini wajah orang yang betul-betul melihat wajahnya saja, insya Allah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan melihat wajah orang dicinta Allah, menyebabkan kita dicintai oleh Allah. mimpi masuk surga di bawah pohon yang tidak bisa digambarkan keindahannya dengan kata-kata dan kalimat apapun kemudian didatangi bidadari bidadari surga kemudian bidadari itu mengatakan jumlahnya luar biasa wahai Ali karena kamu di dunia dilarang menyanyi maka Allah memerintahkan kami menyanyikan qasidah buat kamu ini suaranya suara ini jelek-jelek ini Ini munset munset yang anda lihat suaranya enak enak ini suaranya jelek jelek dibanding suaranya bidah bidah dari ya masya Allah nyanyi ini bidadari dari nyanyi baca terhibur ayah Ali kemudian bangun dari tidurnya suara bidadari dari itu masih terdengar dengan kemerduan suara. Nah kalau adabnya dijalankan ya walauyurawish mahir jangan nabur bana kecuali orang yang ah ahli jadi enggak asal nabu jangan baca kosida, kecuali memang orang yang suaranya itu eh enak. Kalau suaranya pas-pasan Bapak mundur saja ya. Makanya tadi saya karena suara di bawah pas-pasan saya mundur saja saya serahkan kepada yang lain yang suaranya di di luar apa namanya? kita-kita ini yang suaranya enak-enak. Yang suaranya jelek sadar di diri karena suara saya enggak bagus, maka saya sadar diri mundur. Ini suaranya enak-enak. Kalau nyanyinya seperti itu, ya insyaallah batanya begini, saya yakin semua merasakan sesuatu yang ada bagaimana di dalam hatinya anu dalam suasana yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata boleh saya kasih contoh sedikit? boleh ya? coba tanpa, tanpa mic nih, yang suaranya enak-enak di depan nih, mulai Ustaz Abdul Rahman terus nih, sampai ke sini, coba ulangi sekali lagi Allah, Allah Bismillah, gak usah pakai mic keluarkan suaranya Υπότιτλοι Kalau suaranya seperti itu, yang dengar enak atau enggak enak? Artinya ayam atau enggak ayam? Nah, sebetulnya suaranya bisa jadi enak, kata Ustad Amir. Semua ini punya suara enak, asal sadar diri. Boleh ngasih contoh? Semua ikuti ya, sadar diri. Jadi yang suaranya jelek, enggak usah teriak. Paham ya, sadar di diri, coba. Allah, Allah, semua. Allah. Stop. Coba enggak usah pakai rebana. Saya minta semuanya bersuara karena pasti suara Anda enak asal pelan-pelan. Dijamin itu. Ya, asal pelan-pelan bareng-bareng, yang jelek itu tidak kelihatan. Itulah hebatnya berjamaah. Makanya orang yang salat berjamaah, asal tidak mendahului imam, itu pasti diterima sama Allah taala. Kenapa? Ketutup dengan yang lain. Tapi kalau suaranya mendahului yang lain seperti ini ya, suaranya falos <tuh> hancur. Ini tadi sound saya agak terganggu gara-gara satu ini speaker yang di atas ini pecah ini ya karena pecah satu yang pecah maka semua jadi rusak kan sempat beberapa saat terganggu itu ya karena ada yang pecah itu saya cari mana nih sumber pecahnya karena satu pecah semua jadi ga enak coba satu saja nggak usah ini ya bang ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Kenapa tadi gak begini Yang di depan ini Masya Allah teriak Tapi kadang yang di belakang dengerkan Ini kesalahan orang ikut majelis maulid Jadi ini perlu saya sampaikan Saya diajari guru saya tentang maulid Jadi anda pulang dari Solo ada oleh-olehnya nanti itu. Apa gitu ya dibawa Karena gak semua orang mau nerangkan yang satu ini Gak semua orang mau nerangkan yang satu Satu ini Majelis maulid itu Majelis jamaah dikir Zikir berjamaah Jadi dilarang diam Kalau diam nanti beli rekamannya Dengarkan di mobil dan rumah masing Masing Semua harus ikut Walaupun cuma pelan pelan Semua harus ikut andil pelan-pelan Nanti itu gemuruh suara itu Kata Habib Anies Gemuruh suara itu Menyebabkan malaikat di langit itu geger Ini suara dari mana itu? Gemuruh suaranya itu yang mendatangkan malah Malaikat, nah kalau malaikat Sudah datang, manggil temen temannya Nah kalau malaikat sudah kumpul Ambiak Mursalin juga ikut-ikut Ya, tapi kalau Dengarkan suara yang enak, lain, cuman angguk-angguk Masya Beli kasetnya Dengarkan di mobil atau di rumah masing masing Majelis maulid Bukan majelis tontonan Jadi ini yang nyanyi, ini bukan untuk ditonton Ini majelis tontonan Dipimpin oleh Yang munshid munshid ini ya vokalnya. Yang lain ngikut, ngikuti dengan suara yang enggak enak tapi pelan, pelan lah. Yang suaranya enak boleh agak ke keras. Bisa dipahami ini? Ya, saya mengutip satu cerita yang pernah disampaikan Habib Anis tentang suara, tentang suara, suara. Kata Habib Anis, burung perkutut itu kalau suaranya enak harganya mahal. Betul. Bahkan gara-gara dapat juara Itu turunan kutut itu juga diperhitungkan Keturunan kutut bin kutut pulang Bin kutut pulang gitu kan ya Sampai ini keturunan yang kesekian Itu cucunya itu dikasih harga mahal Kenapa? Dulu mbah buyutnya pernah juaranya nyanyi kutut gitu ya Maka orang yang punya suara enak dihargai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW Karena itu kalau kita lihat ada sahabat yang yang merdu sama Rasul didoakan, semoga Allah tidak merontokkan kikimu sampai meninggal dunia kikinya utuh semua padahal udah tuaran rentah, gitu kan? Sampai ada yang dipuji sama Rasul wahai uh, bahwasanya engkau dikasih mizmar serulingnya keluarga Nabi Da Nabi Da wassalam karena kemerduan suara, kemerduan suara itu punya nilai yang sangat tinggi. Lah untuk yang kur seperti ini itu nilainya akan tinggi. Kalau semua mau ikut dengan catatan jangan ada yang nyeleneh. Contoh ya. Allah, Allah. Ada yang satu itu Allah. Hancur. Ya, ini majelis memang nyanyi gitu ya, ini Yang lain ya ikut. Allah, Allah. Waktu ketika dia historis, Pelan aja gitu ya. Tetukan di dalam. Nah, Habib Anis ngasih contoh kisah tentang kata. Kalau musim hujan tuh di sawah itu kan ada suara kata, Jangan bilang saya mirip. Pelanggaran kelas berat itu ya. kan, saut sautan kata itu. Coba didengarkan. Indah atau enggak indah? Indah. Kenapa? Karena nyautnya itu frekuensinya sama. Naikkan satu oktaf itu kan? Naikkan satu oktaf sama. Nah, itu frekuensinya um, um, um, um. Begitu ada yang um, berhenti Itu langsung katanya berhenti Tidak ada soal lagi, kenapa? Semuanya berangkat cari yang suaranya Foles, dikeroyok, dibunuh barang-barang Ya dikeroyok, dibunuh barang-barang Makanya di majelis maulid yang suaranya Foles nekat, ayo kita keroyok, kita bunuh Barang-barang Suaranya yang dibunuh, bukan orang-orangnya nah, ini majelis maulid Bisa membuat orang itu langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mau saya buktikan. Ya, untuk enggak usah tanya banyak, terakhir aja. Saya buktikan ya. Coba Ali maksum pegang mic-nya. Ya, pegang dulu. Sudah? Ustaz Abdul Rahman, pegang mic-nya. Pakai biar hadroh Jepara Pakai terbang besarnya nih. Ya. Seperti yang saya ajarkan tadi di kamar. Ya Sayyid, ya Sayyidi Rasulullah. Open dulu, santai dulu. Penyanyi itu syarat nomor satu jangan mau nyanyi kalau make-nya belum bagus. Coba dicek. Itu di, dinyalakan dulu saat Al-Imran. Dinyalakan dulu, cek, cek sound, cek. Jelek, nggak mau. Suara itu mahal. Maaf, ini udah nyalakan, nyalakan. Ini lu nyalakan nih. tes test, test, test. Tes. Ya, boleh. يا سيدي يا رسول الله It's لفضيله الدكتور Suaranya mahal Jadi kalau yang kangen datang ke Darul Islah Jakarta Suruh nyanyi gitu ya Enak atau nggak enak, enak Terus ingat apa Ingat Rasulullah itu. Ya Sayyidi Ya Rasulullah <tik> Manggil Rasulullah Masa datang Ya Rasulullah tuanku Tolong pegang tanganku gandeng aku Ya. Orb B seperti itu. Kalau yang manggil kangen, yang dengar juga kangen, yang nabu kangen, ya Rasul pasti datang. Gak mungkin gak, karena Rasul tuh bakhil. Diundang siapapun, Rasulullah pasti datang. Yang jadi masalah, nah sekarang ini banyak orang yang kurang ya, mempelajari seni haluroh, kurang mempelajari lagu dengan ma, maknanya, kurang menghayati majlis mau maulid. Bahkan kadang majlis maulidnya sekarang udah hampir hi, Hilang gitu Mungkin suka dengan yang lain-lain Tapi kurang suka dengan mau maulid Suka ke mal, suka ke pasar Suka ke sana, suka ke sana Tapi majlis maulidku Kurang, kita-kita, kita nggak kita, kita bicara orang Orang lain, jangan salahkan Jangan salahkan yang gak suka Mungkin kita memang menampilkannya nggak bener Kita menampilkannya nggak bener Kalau menampilkannya bener, insya Allah semua su, Suka Terakhir penutup Sebentar lagi jangan pulang Ada sedikit hidangan Makan ala kadarnya Oseng-oseng tahu, tahu tempe Oseng-oseng tahu tem, tempe Dan yang masak itu ada berapa hafizullah itu yang merasa Jadi yang masak ini bukan sembarang orang nih. Yang masak orang-orang sebagian hafal al alquran, quran Yang belanja juga hafal al, al quran Karena menyukihin orang-orang yang Betul-betul pengen Berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Wasallam Nah saya Mau kasih hadiah Ustadz Abdul Rahman Selendang ini Pantes dikasih hadiah Terakhir Kalau Baca Srim Tuduror pengin dapat berkah Yang banyak ya, Gak bisa baca semua seperti tadi Boleh dipotong dengan catatan Habis mahalul qiyam itu baca pasal setelah Mahalul qiyam Wahina Nabawizah, Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca. Setelah itu mau loncat, loncatlah kalau bagus Wahai Tausorahatil Asma. Itu kalau bagus. Tapi kalau waktunya mepet, loncat ke Walakodit Setelah itu kasih satu Qosidah. Setelah itu doa. Jangan sampai ini tidak dilakukan. Perlu saya sampaikan. saya bukan sekali dua kali puluhan atau mungkin ratusan kali mendengar Habib Anis mengatakan Siapa yang baca simtud duror, tapi tidak baca pasal setelah makhluk Qamm Wahhi naroSA maka dia belum baca Maulid simtud duror. Kenapa karena lahirnya Rasulullah ya Wahroal ya di situ makanya belum baca mau Maulid cuman satu pasal paling nggak sampai 5 menit itu mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Tolong ini disampaikan kepada yang yang lain. Insyaallah barokah manfaat. Saya terima kasih banyak. Ada pengumuman dari saya. Siapapun yang datang ke Solo, pengen ziarah ke Habib Alwi, ziarah Habib Anis, ziarah Habib Ahmad, bawa rombongan, satu bis, dua bis, tiga bis, tidak usah bingung tempat untuk istirahat dan bermalam. Ya, Anda parkir bisnya di sini, bisa istirahat di musola ini, bisa mandi-mandi di sini ya. Kemudian bisa zi ziarah. Jadi mau datang jam 1 malam boleh di sini, mau datang jam 2 malam boleh, mau datang jam 3 malam bu, boleh laki, perempuan, perempuan di lantai A, atas, silakan isti istirahat. Syaratnya cuma satu, dilarang merokok di majelis Allah. Bukan di sini aja nggak boleh merokok. Terus kalau mau merokok kemana gampang? Itu ada pintu gerbang, keluar ke pintu ger gerbang. Di hotel pun dilarang merokok, kecuali di area yang disediakan untuk merokok. Lah area merokok, rodo di mana? Tuh di luar pintu gerbang pintu putih itu ya? Itu area boleh merok merokok. Di sini nggak boleh merokok kecuali yang saya bolehkan. Kecuali yang saya bolehkan kan syarat dan ketentuan ber. Kalau anda sudah bisa salat tahajud si burukat, mungkin saya bolehkan ngerokok. Kalau punya keistimewaan, yang suaranya enak begini, ngerokok di rodo, boleh. Ini suaranya enak. Sudah suara model seperti saya, mungkin basbus-basbus di sini ya. Nanti dulu ya. Kenapa? Karena saya ingin mensterilkan tempat ini. Biar malaikat itu suka ke sini, sehingga kita kalau datang ke sini, artinya bisanya nyaman. Jelas semua ya. Jadi, Mau bawa ronggongan kapanpun, kapanpun ada saya, tidak ada saya, teman-teman saya pasti akan akan menerima jam berapapun, mau istirahat dirotoh, tidak perlu izin saya langsung masuk, langsung istirahat, karena tempat ini juga IMB-nya, tempat kegiatan sosial agama. Jadi memang untuk seperti seperti itu. Kira-kira mau mampir enggak? Siapa tahu kalau Anda ngasih tahu, saya siapkan makan. Ya kalau ngasih tahu mungkin saya bisa lebih menja menjamu. Dan untuk semua yang bermalam di sini mohon maaf saya belum bisa menjamu dengan baik karena ini baru tahun pertama ya baru tahun per pertama saya menjamu tamu hall di tempat ini e, secara resmi pengarang. Insya Allah tahun depan, Insya Allah tahun depan siapa yang masuk ke sini Insya Allah tidak mungkin keluar perutnya lapar. Insya Allah. Ya karena di situ banyak keran dulu amin amin gitu ya. banyak keran silakan minum air gitu ya. Dan pokoknya diniati yang saya punya niat yang baik, baik. Insyaallah tolong didoakan, didoakan. tadi doanya Habib Ali udah lengkap. Kita minta saja nih kiriman Fatihah apa kita kirimkan semua pahala masjid ini ya. Anda niatkan di hati Anda siapa yang mau dikirimkan untuk ayah, ibu, kakek, nenek, sahabat semuanya dan khususnya Untuk nenek dari relawati Arrodh itu Ibu Hajah Jamilatun Musa yang meninggal pada hari ini dan untuk Bapak Sutarmin, Bapak Tarmin dan untuk Mas Agus yang telah meninggal dunia dari rekan-rekan kami dan juga yang lagi hamil tujuh bulan lebih itu Mbak Nur Azizah dan siapapun yang punya hajat dari yang hadir yang sakit maupun yang hajatnya apapun semoga terwujud. yang meninggal diampuni dirahmati, dilapangkan kuburnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW yang punya hajat dikabulkan, yang hamil selamat, lahir kandungannya selamat orang tuanya juga selamat dan kita besok bisa mendapatkan kenikmatan di hati merasakan kehadiran Nabi SAW dengan mengikuti maulid di masjid riad dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing selamat hutangnya lunas semua ya, itu hutang amin yang luar biasa Utangnya lunas semua, kemudian pintu-pintu rezeki yang masih seret semoga terbu terbuka, yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh, jodoh yang sudah semoga awet jodoh, jodohnya kemudian yang belum dapat anak keturunan semoga dapat anak getuh. keturunan yang datang ke Solo kehilangan barang semoga belum sampai pulang udah diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat dari apa yang diahi kehilangan. dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semuanya tahun depan bisa datang ke Solo membawa rombongan yang lebih banyak membawa jamaah yang lebih banyak dan insya Allah membawa anak bagi yang belum punya anak, dan semoga semuanya oleh Allah Ta'ala setelah panjang umur, usnul khotimah, kemudian di alam kubur kita kumpul lagi bersama sama kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. al-fatiha Silahkan Ya Mustaqim. Surah Amin. Silakan dibuat formasi 1415 atau 11 terserah. Silahkan silakan buat formasi. Saya mau bantu teman-teman saya untuk bersiapkan semuanya. Mohon maaf bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.